hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa wa sallama, tasliman kaseera amma Faya ayuhal muslimun alhadirun walhadirat Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jama' salat maghrib rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Di mana Allah memilih kita sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk pula beriman kepadanya adanya hari akhirat. Inna allamu rahimakumullah. Ketahuilah semoga Allah Merahmati Anda semuanya. Bahwasanya manusia nanti di hari kiamat Sebelum dia ditentukan masuk surga ataupun neraka, akan dimintai daripadanya empat perkara untuk dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan di dalam hadis Abi Barzah Al Aslami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh ulama Muslim. Beliau menyatakan, La yazalu kadama abdin, hatta yusalu an arba. Senantiasa seorang nanti di padang mahsyar dalam keadaan takut, sehingga diminta darinya empat perkara. An umrihi fima afnah, yang pertama tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Yang kedua, wan ilmihi fima amilabi. Ilmu agamanya sudah diamalkan atau belum? Pengetahuan dia tentang kewajiban-kewajiban sudah dipenuhi atau belum? Pengetahuan dia tentang hal-hal yang Allah haramkan sudah ditinggalkan atau belum? Namp. Yang ketiga. Wan wa malihi min aynak tasabahu wa fimaan fakoh harta bendanya dari mana atau bagaimana dia mengusahakan sehingga bisa memilikinya apakah dengan jalan yang halal atau yang haram kemudian setelah dia raih fimaan fakoh kemanakah dia belanjakan apakah di jalan yang Allah ridhoi atau justru untuk hura hura dan foya-foya perkara tabzir, mubazir atau perkara yang Allah haramkan yang Allah tidak meridainya. Dan yang keempat, wanshababihivimaa ablah tentang masa mudanya <coughs> maka dia habiskan untuk apa? Maashiral muslimin rohimani warahimakumullah. Di dalam hadis ini termasuk nanti yang akan ditanyakan adalah perkara harta benda bagaimana kita bisa meraihnya apakah dengan jalan yang halal atau yang haram dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan dunia ini adalah sebagai ujian adanya keberuntungan adalah ujian Adanya kerugian dari sisi materi dan dunia Juga ujian Sehingga Allah nyatakan Kepada kita mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Anbiya Ayat yang ke-35 Kullu nafsin da'ikotul maut Walana belukum bisharrin bi bilkhairi wa syarr Wa ilayna turja'un Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan sungguh aku akan menguji kalian dengan adanya kebaikan-kebaikan dan adanya keburukan-keburukan betul-betul sebagai ujian. Dan hanya kepada Kamilah kalian dikembalikan. Allah tegaskan di sini mengingatkan kita semua akan mati. Di mana kematian tadi dimintai diantaranya empat pertanggungjawaban. Dan Allah jadikan kehidupan dunia adanya kebaikan dan keburukan. Kemenangan dan kekalahan. Keberuntungan dan kerugian. Sehat dan sakit semuanya ini betul-betul ujian. Dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Sehingga. Berusaha menjadi manusia yang terbaik, karena dunia ini adanya kehidupan dan kematian pun juga ujian. Allah nyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua: "Hual <tuh> Allah khalaqal mauta wal hayataliyabluakum ayyukumahsanu amala." Tiada Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Untuk menguji siapa diantara kalian yang paling baik amalannya Diterangkan oleh para ulama Diantaranya Al-Fudail ibn U'ayyad radhiyallahu anhu Warahimahullah Beliau menyatakan orang yang paling baik amalannya Adalah orang yang akhlasuhu wa aswabuhu Orang yang paling ikhlas di dalam beramal dan orang yang paling soap paling benar amalannya Orang yang paling ikhlas dan paling benar amalannya Maka diterangkan oleh beliau La yakunul amalu hatta yakuna khalisa Tidaklah amalan akan dikatakan amalan yang soleh Sehingga dia melakukannya dengan ikhlas Walayakunu khalison, hatta yakuna swaba, dan tidaklah orang tersebut dikatakan orang yang ikhlas, sehingga amalannya benar, amalan tata cara melakukannya adalah benar. Walayakunu swaba, hatta yuwafi kusunnata nabiilah, sawalallahu alaiwasallam aukamakhol, dan tidaklah akan dikatakan benar amalannya. Sehingga sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mashiral Muslimin Rahimahni Warahmatullah. Sehingga jadilah mereka yang terbaik adalah yang terpenuhi padanya dua perkara: keikhlasan niat di dalam beramal, sebagai konsekuensi ucapan dia, Ashhadu Allahilahilallah. Dan yang kedua. Tidaklah dia beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Muhammad SAW sebagai konsekuensi dari ashhadu anna Muhammadan rasulullah, Mashiral muslimin rohmanii warahmatullah dan adalah Nabi telah menjelaskan kepada kita segala perkara, segala perkara yang bisa mendatangkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah melainkan beliau telah menerangkannya dan tiadalah di sana suatu perkara sekecil apapun yang bisa merugikan hamba Allah subhanahu wa ta'ala fil ajili awil ajil baik dari masa yang akan datang atau yang sekarang telah beliau peringatkan hamba Allah untuk menjauhi dan meninggalkannya sebagaimana diantaranya Perkara yang Allah haramkan. Perkara yang di sini merupakan sebab seorang mendapatkan harta. Ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Di antara yang haram adalah perkara riba. Perkara riba. Di mana Nabi SAW telah menjelaskan perkara riba. Di dalam hadisnya yang banyak. Di antaranya beliau menerangkan perkara riba yaitu dalam perkara yang khusus perdagangan yang khusus baik dengan cara tukar menukar ataupun dengan cara beli membeli maka di sini kita meneruskan tentang permasalahan asnaf ar-ribawiyah barang-barang yang dikolongkan sebagai barang-barang riba di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam telah menerangkan di dalam hadis yang banyak. Beliau menyatakan barang-barang yang di situ terdapat ataupun di sana dikenakan riba. Di antaranya adalah az-zahab biz emas. Yang kedua al-fiddah perak. Yang ketiga al-bur Yaitu gandum Yang keempat adalah At-Tamer, kurma Yang kelima syair Yang keenam adalah garam Adalah garam Barakallahu fikum Dalam pertemuan yang telah lewat Kita telah memahami Barang-barang ribawiyah Kemudian dimunculkan Permasalahan Apakah khusus enam barang ini saja Atau juga mencakup yang lainnya Maka diterangkan para ulama terjadi perselisihan. Adapun jumhur ulama mereka berpendapat hanya sekedar barang ini saja. Namun yang rajih yang benar adalah berlaku pada barang-barang yang lainnya. Kalau memang sama ilahnya. Sama alasan kenapa dijadikan barang riba. Maka untuk memudahkan kita memahaminya, kita kemarin membagi barang-barang ribawiah ini menjadi berapa? Jadi berapa? 3 ya, masih ingat para khalif. Yang pertama adalah kelompok emas dan perak, ya, masih sama pembagiannya. Yang kedua kelompok gandum, sair dan kurma. Dan yang ketiga kelompok milh, apa namanya? Maka dilihat dari alasan kenapa emas dan perak dijadikan barang ribawiyah Sehingga kita bisa mengkiaskan yang lainnya akan masuk barang-barang riba Barakallahu fikum Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah Maka kata beliau Bawasannya was sahih anna riba yajri fi ghairi asnafis sittah. Yang benar bahwasanya riba itu berlaku pada selain enam perkara ini. Wa anna al-illata binisbati li dhahabi wal fiddah. Dan bahwasanya alasan yang diberlakukan kenapa emas dan perak menjadi barang ribawiyah adalah hiyal jinsu was yaitu jenisnya emas ataupun perak dan juga samaniyah memiliki nilai tukar sebagai alat tukar ada harganya ada har harganya sehingga dari sini dikiaskan padanya kalau begitu perhiasan yang jenisnya emas kena Karena di sana terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah perhiasan termasuk barang riba atau tidak? Yang rocih adalah ya, karena dia termasuk jenis emas, walaupun tidak dijadikan sebagai alat jual beli. Dan demikian pula uang dirham dan dinar yang berlaku di beberapa negeri di belahan bumi Afrika. Enam, maka di sana itu juga berlaku kalau ditukar ini juga harus senile seni senile enam di sana termasuk barang-barang ribawiya kemudian yang kedua termasuk daripadanya berarti mata uang karena ini merupakan alat tukar warokoh an naktiya enam sehingga di sini beliau menyatakan Sehingga masuk di sini Al-awraqun naqdiyah Al-ma'rufah mata uang tunai yang dikenal Oleh penduduk negeri masing-masing Maka sesungguhnya dia Kedudukannya seperti emas dan perak Yaitu sebagai alat tukar Berarti kalau begitu Ini merupakan barang ribawiyah Barang-barang ribawi Yang aturannya nanti Yang kedua Alasan yang berlaku Pada kelompok yang kedua Kelompok bur Gandum Tamar, kurma dan syair Ini Alasannya apa Kenapa dijadikan barang-barang ribawi ya? Maka kata beliau Annal ilata Hiyal kaili waliddi khari Ma'atam Wahu ayyakuna kutan mudahkara Kutan mudahkara binisbati Lilburi wa tamri wa syair Ada pada kelompok yang kedua Barakallahu fikum Ilahnya adalah Karena dia keil Memiliki timbangan kilo. Ataupun juga iddikhar bisa dilumbungkan, bisa disimpan. Dan pa'am bisa dimakan, bahkan merupakan kutul balad, makanan pokok. Alasannya tiga. Makanan pokok, yang pertama adalah bisa memiliki ditimbang, kilo-kilo demikian. Kemudian bisa dilumbungkan, bisa disimpan. Dan juga bisa merupakan makanan pokok. Sehingga dengan demikian, kalau di sana ada makanan makanan pokok bisa disimpan dan dikilo, maka masuk dalam jenis ini. Apa itu? Seperti beras, apa itu? Sagu, apa itu? Jagung dan sebagainya, maka ini bisa masuk dalam jenis ini. Kalau memang menjadi makanan pokok, bisa disimpan dan bisa ditimbang. Namun kalau di sana ada makanan, namun bukan makanan pokok, bisa dikilo. Taruhlah buah-buahan, makanan, ya, bisa dikilo, ya, disimpan beberapa hari. Berarti tidak bisa dilumbung. Kalau begitu tidak masuk jenis ini, ya. Barokallahu fi Ada yang lainnya merupakan makanan. Bisa disimpan dan bisa dikilo Namun bukan makanan pokok Seperti jajanan Ini makanan, bisa dikilo Saya beli roti 10 kilo Satu kintal dan sebagainya Makanan pokok atau bukan? Bukan Berarti tidak masuk jenis ini Nah, barakallahu fikum Sehingga di sini adalah alasannya yang tiga ini Terkumpul padanya tiga alasan bisa ditimbang, bisa dilumbung dan merupakan makanan pokok. Maka dari itu di sini dikiaskan padanya yaitu aruz, beras. Beras bisa ditimbang jelas. Bisa dilumbungkan pasti. Merupakan makanan pokok? Iya. Sehingga di sini dikiaskan kepadanya. 6 nah, dan yang ketiga adalah milh, garam. Kenapa garam dimasukkan dalam asnaf ribawiyah? Maka beliau menyatakan wa'ammal milh, adapun garam. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah innahu yasluhu bil kut ini bahwasanya garam juga bisa dimasukkan jenis makanan pokok. Dari sisi bukan murni garam dimakan jadi kuat kenyang bukan. Namun di, dikatakan jenis makanan pokok ayhuwata beonlahu, yaitu mengiringi. Coba kalau anda makan nasi, sekedar nasi saja, kayaknya. Namun nasi sekedar dicampur garam sudah enak. Lebih-lebih dicampur lauk yang di situ ada rasa garamnya, ya. Maka di sini jadilah dia masuk dalam kebutuhan yang memang boruri harus disertakan pada makanan pokok sehingga di sini mashiral muslimin rohmaniwarohimakumullah inilah alasan alasan dijadikan barang riba sekarang hukumnya hukum tukar menukar jenis-jenis ini maka mashiral muslimin rohmaniwarohimakumullah berlaku tiga hukum yang pertama. Idtahad al-jins. Kalau memang jenisnya sama, maka untuk terlepas dari riba itu disyaratkan dua perkara. Untuk terlepas dari riba disyaratkan dua perkara. Yang pertama adalah sawaan, sawaun bisyawayn, yadan biyadin yang pertama harus satu sama timbangannya kalau emas gram berarti sama gramnya emas dan perak kalau uang saya punya uang 5 ribu kertas ditukar dengan seribu kenceling, sama nilainya 5, 5 ribu 6 ini demikian jadi kalau satu jenis uang rupiah dengan rupiah maka harus sama kalau satu jenis harus sama dan harus ya dan biyadin, harus kontan tidak boleh hutang tidak boleh ditunda kalau berbeda kalau berbeda dia menukar emas dengan emas apapun bentuknya kita tidak melihat Nam, ternyata sama-sama 21 karat timbangannya sebesar 1 gram namun harganya berbeda. Anting-anting dengan cincin berbeda. Kalau ini minta tambahan uang berarti namanya riba fadl. Namanya riba fadl. Riba tambahan. Nah. Kalau sebaliknya sekarang dia itu sama. Sudahlah. Saya tukar cincin saya dengan anting-anting itu Mana cincinnya? Cincinnya ada di rumah Yang penting anting-antingnya saya bawa dulu Karena ini teman dekat ya sudahlah saya percaya Bawalah Anting-antingnya Terus cincinnya nanti gampang Maka ini termasuk juga bentuk riba Namanya riba nasiah Riba nasiah nah, Ini juga riba namanya riba nasiah Yaitu adanya penundaan ini kalau jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, uang rupiah dengan rupiah, gandum dengan gandum. Sama saja gandum Amerika atau gandum Irian Jaya atau gandum yang mana, harus sama. Nah, sekilo ya sekilo, beras dengan beras, sama saja pandan wangi ataupun cisadane ataupun beras bagian. Kalau ditukar dengan timbangan maka harus sama, harus sama. Ini bentuknya tukar menu, menukar. Nah, berbeda pinjaman nanti, ya. Sekarang tukar menukar. Barokallahu fiqum. Dipahami, insya dipahami. Yang kedua hukum yang kedua yaitu idah talafal jins. Wattahadal'illah, kalau berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya, emas dengan perak. Berbeda jenisnya, emas dengan mata uang. Berbeda jenisnya. Namun ittahadal'illah, ilahnya sama tadi yang tiga kelompok tadi. Alasannya sama, emas, perak dan mata uang elahnya apa? elahnya jenis dan samania sebagai nilai tukar dan juga jenisnya. Maka di sini disyaratkan satu perkara saja, ya dan biadin, harus kontan. Tidak boleh hutang. Adapun berbeda harga dan nilainya tidak mengapa. Seandainya seorang mengatakan, saya tukar cincin saya emas yang satu gram ini dengan misalnya Barokahalafikum dua puluh gram daripada cincin perak nilainya sama misalnya, namun gramnya berbeda. Nah, oh ya sama-sama lima -sama ribu nilainya sebagai misal. Sudalah saya rido demikian. Ini disyaratkan harus kontan itu saja. Kalau sampai nanti ditunda nanti. Maka dia terjatuh kepada riba an-nasiyah. Riba an-nasiyah. Demikian pula seorang datang. Saya beli emas anda. Kau dengan dihutang. Tukar ya. Lah ini tidak seyogianya demikian. Terjatuh pada riba an-nasiyah. Nah. Sehingga harus kontan. Harus kontan. Kontan. Kenapa? Karena ilahnya satu, yaitu samania. Demikian pula dalam ilah yang lain, yaitu beras dengan gandum, beras dengan kurma, maka di sini boleh berbeda kilonya, harganya boleh berbeda, namun disyaratkan harus kontan. Kalau tidak kontan terjatuh pada riba an nasiah. Yang ketiga, hukum yang ketiga. Idhaxtalafal jinsu wa xtalafal illah. Maka kalau berbeda jenisnya, sekarang berbeda jenisnya. Jenisnya di sini emas dengan uang berbeda jenisnya. Namun ilahnya masih sama. Nam, ilahnya masih masih sama. Ini tadi Maka tidak masuk yang ini. Kalau berbeda jenis, berbeda ilah. Berarti tiga kelompok tadi. Sekarang mau menukar uang dengan beras. Boleh dihutang apa tidak? Maka di sini. Maka tidak berlaku yang seperti ini. Silahkan dijual dengan cara apa saja. Apakah dihutang? Apakah berbeda timbangannya? Silahkan. 6. Nah, saya jual beras di Sadane 1 kilo Misalnya 8 ribu Beras IR 9.500 Pandan wangi 10 ribu Maka boleh Loh, Kan harus sama tidak harus sama Namun dengan uang Kontan ataupun dihutang Tidak mengapa Tidak terjatuh kepada riba Nah difahami Oh begitu mudah berarti ya Nah sekarang difahami jadi tiga klasifikasi tadi, ini bagus nulisnya. Biar jenengan mudah menghafalkannya. Kalau tidak nanti enggak kebayang-bayang terus. Sudah belajar, lupa lagi. Sehingga dengan dikotak tadi, jadi mudah. Jadi hukumnya tiga, kita ulangi. Kalau sama jenisnya. Emas, ditukar emas. Perak, ditukar perak. Uang rupiah ditukar uang rupiah, ataupun juga dolar ditukar dolar. Nah, ini harus atau beras dengan beras juga, apapun jenisnya. Nah, ini apapun varietasnya maksudnya demikian. Ini harus disyaratkan dua supaya tidak keluar dari eh supaya keluar dari riba, tidak terkena riba. Harus sama timbangannya dan harus kont kontan. Ini dua syaratnya. Kalau jatuh pada salah satunya berarti masuk ke dalam riba. Bisa jadi riba fadl atau riba nasi'ah. Yang kedua, kalau berbeda jenisnya. Namun nasi dalam kotakan yang sama tadi, aillahnya sama. Uang rupiah dengan dolar. Berbeda ilahnya ada tamu ilahnya sama uang jenisnya beda ini rupiah ini dolar ya ini rupiah ini ringgit ini rupiah ini real dan seterusnya uang dengan emas emas dengan perak dan seterusnya satu ilah gandum dengan beras berbeda jenis satu ilah gandum dengan tamar kurma Syair dengan beras berbeda Jenisnya ilahnya sama Disyaratkan satu Yaitu harus kont, kontan Jadi Hati-hati kalau nukar uang Nukar uang Apa? Real Ini Saya memiliki uang Misalnya seratus real Ditukar sekarang berapa? Oh Jadi seratus real Kali empat misalnya Tiga ribu oh, Berarti tiga berapa Tiga ratus ribu Tiga ratus ribu Iya namun ini adanya Cuma baru dua ratus sembilan puluh lima Yang lima ribu nanti ya Nah ini tidak boleh Ini tidak tidak boleh Berarti nunggu nanti nukarnya Genepkan dulu tiga ratus Baru sudah Supaya terlepas dari riba Supaya terlepas dari Riba. Nah, ini demikian. Yang kedua, yang ketiga, ini difahami insyaallah ya. Yang ketiga ini segera mengulas. Kalau jenis dan ilahnya berbeda, jenisnya sudah berbeda, emas dengan beras, uang dengan gandum, misalnya demikian, atau dengan garam, ilahnya berbeda, alasannya berbeda sudah. Kalau ini zamaniah, ini adalah makanan pokok. Bisa ditimbang dan bisa disimpan. Berbeda. Kalau begitu, bagaimana yang seperti ini? Maka jual belilah dengan cara apa yang kau inginkan. Boleh kontan, boleh dihutang. Boleh berbeda nilainya, boleh naik dan turun. Nah, sehingga demikian. Sehingga jangan dibayangkan, oh Anda jual beras sama saya, harus kontan ini gak boleh dihutang. Boleh boleh ditihutang ya. Ini demikian. Jadi dengan demikian barakallahu fikum di sini seandainya seorang mengatakan anu nempur nempur beras ya. Nempur beras, qodr Allah memang lagi belum ada rezeki. Saya hutang dulu ya. Ya silahkan. Nah, hutang, dia hutang. Maka di sini boleh dibayar kapanpun juga sesuai dengan kesepakatan. 6. Tidak terjatuh kepada riba. Oh, alhamdulillah selamat kalau begitu ya. Saya sebagai bakul beras selamat alhamdulillah selama ini. Nah, ini. Ini barokallahu Ini selesai dari riba fadl dan riba an-nasi'ah. Riba fadl dan riba an-nasi'ah. Mashiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana ada jenis riba yang ketiga, yaitu riba kord, riba dalam sisi hutang piutang. Lah ini pembahasannya sangat luas, sangat luas, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan yang namanya riba. Beliau menerangkan dalam hadis al-barra ibnu azib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh tabarani di dalam al-ausat jilid yang pertama halaman 143 nomor hadis yang pertama dan disahihkan oleh syekh al-albani rahimahullahu dalam ash di nomor hadis 1871 hadis ini rasulullah mengatakan ar-riba isnani wa baban Riba itu ada 72 pintu. Wah, banyak sekali ya. Riba ada 72 pintu. Pintu-pintu riba ada 72. Adnaha misru ithyani ar-rajuli ummahu. Yang paling ringan dosanya nilainya itu seperti orang yang dia itu menzinai ibunya. Nah, Abu Bilal Ini riba ada 72 pintu yang tidak mungkin kita bahas dalam pertemuan ini secara terperinci. Namun kita menyinggung sedikit tentang praktek-praktek ribawi dari sisi korup. Di antaranya riba yang jelas, yaitu riba rentenir. Bahasa Jawanya ngerolasi Jelas ya Jelas ngerolasi Pinjam 10 ribu Kembalinya 12 ribu Baik dengan kontan Ataupun juga dengan cicilan Pokoknya hasilnya 12 ribu Maka itu namanya riba Jelas Yang kedua Riba yang terselubung Ya ini paling banyak macamnya di antaranya adalah bay'ul ainah. Berjual beli dengan cara ainah. Yaitu ainah bahasa Arab. Ini terselubung. gambarannya seorang ingin hutang kepada si A. Kalau si A mengatakan ya saya hutangi engkau 1 juta, kembalinya 1 juta 200 riba atau bukan? Riba. Namun dalam rangka untuk menipu Memuslihati Supaya tidak yaitu Jelas-jelas riba Maka diselubungkan Kalau begitu begini saja Saya Sekarang punya HP Kau beli saja HP ku, Di hutang harganya 1.200.000 Ya sudah saya beli HPmu tak beli 1.200.000 hutang ya Berapa? Tiga kali cicil Tiga bulan 400, 400, 400 ya. kan hutang ya sekarang saya jual lagi hp ini kepada anda yang pertama siat tadi harganya 1 juta kontan dapat 1 juta enggak? dapat 1 juta kontan oh ini riba atau bukan kira-kira ini jual beli kata mereka ini riba terselubung riba terselubung yang disebut dalam hadis ini sebagai Bay'ul Aina baik Aina Seorang membeli tadi Dia membeli dengan cara Tempo Harga yang lebih mahal Dia jual kembali kepada si pemilik awal Dengan harga yang lebih murah Dengan cara kontan Dia tidak menginginkan HP-nya Inginnya uang satu Satu juta Terselubung apa tidak? Terselubung Maka ini disebut praktek ainah Dan praktek-praktek riba seperti ini banyak. Termasuk diantaranya bentuk yang cabang daripada ini adalah as-sulasiyyat. As-sulasiyyat yang dikenal oleh para ulama. as sistem seperti adanya pihak ketiga. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemilik barang. Yang dia akan menghutangi dan seterusnya. Namun di sana sangat-sangat samar. Sangat-sangat samar. Sehingga di sini kita nasihatkan kepada diri kami pribadi dan muslimin seluruhnya. Untuk banyak-banyak mempelajari kitab-kitab ulama. Supaya kita bisa terselamatkan dari praktek-praktek riba. Maka di sini... Bayar ainah semacam itu inilah yang bisa menyebabkan terpuruknya kaum Muslimin. Walaupun Muslimin itu banyak, namun menjadi terpuruk dengan sebab mereka melakukan praktek-praktek riba. Rasulullah SAW menyatakan, "Idah tabayak bil ainah. Kalau engkau telah berjual beli dengan cara ainah, satu praktek daripada praktek-praktek riba." Watapak tum adnab al dan engkau tersibukan dengan namanya usaha peternakan. Waroditum bizarai dan engkau rido dengan pertanian sibuk dari ibadah kepada Allah. Watarok tumul jihada dan engkau meninggalkan jihad, mempelajari ilmu agama, mengamalkan, mendawahkan dan sabar di atasnya. Maka salam Allahumma alikum Allah akan menimpakan kepada kalian. Yaitu kehinaan sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan kita dari praktek-praktek riba. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kefahaman kepada kita ilmu agama. Sehingga bisa diselamatkan dari berbagai hal yang Allah haramkan. Amin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.